Bismillahirrahmanirrahim Inna inni la Allah rahmanur rahim wa astaghfirullah wa na'ud billahi min syururi anfusina wa min lahu wa man yudlil fala hadiya Sesudahnya Muhammad diberi wahyu. Ya ayuh, laki-laki yang taat Allah, hamba Tuhanmu, walau murtad, ilah, wa antum muslim. Ya ayuh, nasi, taat RabbuMu, yang telah menciptakan kamu dari satu nafsu, dan menciptakan isterinya, dan melahirkan daripadanya banyak lelaki وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِيكَ سَالُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَالَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمُّوا اتَّقُوا اللَّهُ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلَحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَكْرِ لَهُ دُّمُورُكُمْ وَمَن يُتَعِبُ لَهُ kana asdaq alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini hari Jumat malam Sabtu malam yang ke-14 dari bulan Muharram 1437 Hijriah kita duduk bersama untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an -ayat dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wasallam wa Adakun keluarga mulia Para sahabat Serta para orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifat yang mulia Kita berdoa Allahumma Aslah lana dinana alladhi huwa ismatu amrina Wa aslah lana dunyana lati fiha ma'ashuna Wa aslah lana akhiratana lati fiha ma'adhina Waja'alil hayata ziyadatan lana dihulil khair Waja'alil mawta rahatan shar. mengerisya Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami Yang merupakan benteng diri kami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 Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang digunakan oleh Allah Jemaah Masjid Baitul Rahman Di kota Kebumen ini Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Bapak, Ibu sekalian Pertama Bapak, saudara saudari sekalian Dan ini semua adalah kemudahan datang dari Allah subhanahu wa taala. Semoga pertoluan ini mendatangkan berkah bagi kita di dunia dan di akhirat. Tidak lupa saya ucapkan jazakumullah khairan kepada panitia yang telah mengundang saya ke masjid ini dan juga dewan kemakmuran masjid baiturrahman yang ada di kota kudus tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah sebuah tema yang berkaitan dengan perintah Allah. Jadi hidup manusia itu antara dua mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Itu hidup manusia. Makanya Thalib bin Ali radhiyallahu anhu Beliau mengatakan at-taqwa antamalu bi minallah taruju sawa Allah wa tataruka mahsiyatillah minallah tahafu in adalah kamu mengerjakan ketakwaan kepada Allah dengan petunjuk dari Allah Karena berharap pahala dari Allah Dan meninggalkan maksiat yang dilarang Allah Dengan petunjuk dari Allah Karena takut siksa Allah Jadi hidup manusia itu cuma ada dua <tuh> <tuh> Mengerjakan ketaatan -keta, menjauhi Allah Dan itulah inti ibadah Allah berfirman dalam surat Adz-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Ibadah dua jenisnya, mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Nah, kita sekarang ini tema kita adalah Berbicara tentang Mengerjakan perintah Mengerjakan perintah Tema yang kita angkat yaitu Sulitnya bertobat Maksud tema ini adalah Kita diperintahkan oleh Allah Setelah melakukan kesalahan Melakukan dosa Yang kita anak manusia Tidak lepas darinya untuk bertaubat kepada Allah Setiap dari kita tidak lepas darinya Untuk bertaubat kepada Allah Tidak lepas dari dosa Lalu setelah melakukan dosa Bertobat kepada Allah Subhanahu wa Makanya saya katakan tadi bahwa di awal Apa yang kita kerjakan ini Atau tema yang kita kaji ini Adalah tema yang berkaitan dengan perintah dalilnya apa bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk bertobat itu surat an Nur ayat 31 wa tubu ilallahijami'an ayjuhalminulaaanilakumtuflehu dan bertobatlah kalian seluruhnya kepada Allah Wahai orang-orang yang beriman Agar kalian Beruntung Ini perintah Tubuh itu kata Perintah Maka Yang kita bicarakan sekarang ini adalah Hal yang berkaitan Dengan mengerjakan perintah Dan para ulama menjelaskan Bahwa Asal hukum Segala perintah Menunjukkan kepada kewajiban Misalkan Bapak memerintahkan Sang anak Mengambil air Le Ambilkan air Maka Itu perintah Dari bapak kepada anaknya Perintah tersebut Hukumnya wajib Harus dikerjakan Perintah yang tegas dan kuat dari atasan kepada bawahan dan kalau perintah tidak boleh ditunda-tunda. Nah, ini rentetan. Al-ashlu fil amri lil wujub wal wujubu yadullu al-faur. Artinya, asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban dan kewajiban dikerjakan dengan segera, tidak boleh ditunda-tunda. Maka ketika Allah berperintah, memerintahkan kita, bertobatlah kalian seluruhnya. Ini menunjukkan perintah dan wajib kita kerjakan. Kalau tidak dikerjakan, kita berdosa, diancam siksa dan dikerjakannya segera, jangan ditunda-tunda. Itu rendetan. Perintah menunjukkan kewajiban, kewajiban dikerjakan segera. Ya, tema kita yaitu sulitnya bertaubat. Tema ini penting dari berbagai macam sisi. Yang pertama, kita manusia yang tidak lepas dari dosa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kullu bani adama khattah Wabairul khattahina tawabun Hadis riwayat Imam Tirmidhi Setiap anak manusia Saya, bapa, saudara, ibu, saudari Seluruh dari kita, anak manusia Adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang-orang yang selalu melakukan kesalahan adalah orang-orang yang selalu bertobat Ini menunjukkan kita tidak lepas dari dosa Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali selalu mengerjakan dosa Makanya kita tidak boleh merasa suci Allah melarang akan hal itu. Allah berfirman: "Fala tuzakkhu, amfuzakkum, huwa aqlamu bimanit taqwa." Janganlah kalian sucikan diri kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu siapa yang paling bertakwa diantara kalian. Surat An-Najm, surat 53, ayat 32. Tidak boleh kita merasa suci, karena kita sudah dicap diberikan gelar oleh Rasulullah makhluk yang selalu melakukan dosa Allah subhanahu wa ta'ala juga sudah mencap al-kanal itu sebelum Rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman inna al amanata ala samawati wal-ard wal-jibad Faabiinan yahmilna, wa ashfaqna minha, wa hamalah insan. Innukaana waduman jahula. Surat Al Ahzab ayat Surat 33 ayat yang ke 72. Artinya sesungguhnya kami telah memberikan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Maka semuanya enggan memingkul amanah tersebut. Mereka khawatir akan mengkhianati amanah tersebut Lalu amanah itu dipikul oleh manusia Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh Ini menunjukkan bahwa kita makhluk yang selalu berbuat zalim zalum. Ya? Dan makhluk yang selalu berbuat kebodohan Tanpa ilmu menunjukkan bahwa tema ini penting, sulitnya bertaubat karena kita makhluk yang tidak lepas dari dosa. Lisan kita. Ada kajian saya tentang bakti orang tua kalau tidak salah besok. Ya. Lisan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, <tuh> "Fala taqul lahumā Jangan engkau mengatakan kepada kedua orang tuamu Ah Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Menyatakan itu Karena Dosa lisan Adalah dosa yang Paling mudah dilakukan Oleh seorang anak Kepada orang tuanya Dan begitulah Seluruh dosa lisan Lisan berdosa Sumpah palsu Lisan bersumpah agar barang, barang dagangannya terjual Lisan mengghibah, menggunjing orang Membicarakan orang lain Lisan mengadu domba Ini semua dosa-dosa yang sering kita kerjakan Dan kadang-kadang dianggap remeh oleh manusia Belum mata. Mata yang dilihat kepada yang haram, wanita-wanita yang haram baik di televisi atau di luar rum, di luar televisi. Telinga mendengarkan hal-hal yang diharamkan, tangan kaki diperbuat untuk hal-hal yang diharamkan. Banyak sekali banyak sekali hal-hal yang menyebabkan kita akhirnya berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tema ini penting. Karena kita makhluk yang tidak lepas dari dosa. Satu. Yang kedua. Tema ini penting. Karena tadi saya sebutkan. Taubat adalah perintah Allah. Berarti ketika kita mengangkat tema. Sulitnya bertaubat. Maka berarti kita mengajak diri kita. Agar mengerjakan taubat. Yang mana taubat itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tema ini penting dilihat dari sisi yaitu besarnya pahala orang yang bertaubat kepada Allah yang akan kita bahas nantinya. Ayat yang saya sebutkan tadi misalkan dalam surah An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa tumbu ila Allahi jami'an aiyuhan mu'minun la'allakum tuflihun artinya dan bertobatlah kalian seluruhnya wahai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung para ulama tafsir menjelaskan la'alla jika كانت minallah الله فهي واجبah artinya la'allakum apabila kalian bertobat maka Kalian akan beruntung. Kata-kata maka atau semoga kalian beruntung itu pasti wajib beruntung. Pasti kalian beruntung. Ya sama ketika Allah berfirman dalam Al Qur'an tentang mendengarkan bacaan ayat Al Qur'an. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Wa ida qur' al Qur'anu fasdamiulahu wa ansitul alakum turhamun. Jika dibacakan kepada kalian Al-Quran Maka dengarkanlah Dengan seksama Dan diamlah Tidak mengerjakan apa-apa Kecuali mendengarkan Maka turhamun Agar kalian beruntung Pasti orang yang mendengarkan Al-Quran tidak mengerjakan apa-apa pasti dia beruntung. Sama ini orang yang bertobat pasti dia beruntung. Beruntung dalam apa? Dalam usaha dunianya, dalam kehidupan akhiratnya. Nah Ini keutamaan mempelajari akan hal ini. Makanya tema kita kita angkat yaitu sulitnya bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para ikhwah, bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Perhatikan baik-baik sekarang Manusia cuma ada dua jenisnya Orang yang bertaubat dan orang yang tidak bertaubat disebut sebagai orang yang dhali Tidak ada bagian ketiga Orang yang bertaubat dan orang yang tidak bertaubat dan orang yang tidak bertobat disebut sebagai orang yang zalim. Coba perhatikan surat Al-Hujurat ayat 11. Allah berfirman: وَمَن لَم يَتُوبُ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Siapa yang tidak bertobat, merekalah orang-orang yang zalim. Tak ada bagian kedua, ima tobat atau zalim. Berdasarkan surah Al-Hujurat ayat 11 ini apalagi di zaman sekarang Pak. Kita sekali klik, misalkan nih handphone-handphone bagus-bagus ini. Sekali klik dapat semua sampah-sampah dunia. Ya? Sampah-sampah dunia. Perempuan telanjang, video porno, perempuan tidak menutup auratnya. Sekali klik saja. Dan bahkan kadang-kadang di rumah kita kita tantang setiap hari, ya. Dan ingat, syahwat kepada perempuan adalah godaan terbesar bagi laki-laki. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Ma'tarabtu baghi fitnatan azarra al-rijal min al-nisa". Aku tidak tinggalkan sebuah ujian. Sepeninggalku yang lebih berbahaya bagi laki-laki dari wanita. Wanita adalah ujian terbesar bagi laki-laki. Ini masalahnya sekarang, Bang. Kau muslimin menganggap itu bukan dosa. Ini masalah. Menganggap melihat wanita yang tidak halal itu bukan dosa. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, Wahulil mu'minin yahuw min abusarih wahyahu furujah. Katakan, Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para lelaki beriman hendaknya mereka menjaga pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Berdasarkan ayat ini, para ulama bersepakat bahawa diharamkan melihat wanita yang tidak halal untuknya Sebagian kaum muslimin Kenapa terperosok ke dalam perbuatan ini Karena dia menganggap Tidak halal Tidak haram Dan syahwat kepada perempuan Tidak mengenal jenggot Jangan-jangan Yang berpeci Yang berjenggot Yang berbaju pokok Koleksi di handphonenya Foto-foto perempuan yang haram tidak menutup kemungkinan Ya Jangan-jangan Yang berpakaian Berpakaian yang diinginkan oleh syariat Malah Ketika sendirian Suka melihat hal-hal yang diharamkan Tidak menutup kemungkinan Karena Rasulullah s.a.w. menyatakan Tidak dia adalah ujian paling berat bagi para lelaki, siapapun lelakinya nah, Ini yang menyebabkan kita mengangkat tema ini Belum lagi dalam masalah muamalah Bergaul dengan orang Di pasar, di sekolahan, di masjid, di rumah Banyak sekali Keadaan-keadaan yang membuat kita akhirnya berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita angkat tema sulitnya bertaubat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjut, saya ingin menjelaskan tema ini sebenarnya maksudnya apa? Jadi gini, ada orang ingin bertobat tapi tidak mau bertobat Karena beberapa sebab Nah sebab ini yang akan kita kupas nantinya Ada orang Misalkan dulunya berzina Ingin bertobat Tobatnya bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Ini yang akan kita kupas ada orang dulunya mencuri Mengambil hak orang lain Menggolimi orang Mengambil tanah orang lain Ini bagaimana bertobatnya? Inilah maksud dari sulitnya bertobat Ada orang di pasar Jualan Jualannya dengan sumpah palsu Berapa pak ini mod, apa harganya? harganya 150.000. Wah, saya tawar 100, Pak ya. Enggak, enggak bisa. Kenapa? Karena 100 itu sudah modalnya. Padahal enggak modal 100 itu. Modalnya mungkin 50.000. Ini kan dusta. cara bertobatnya bagaimana? cara bertobatnya bagaimana? Ah ini yang kita bahas ini yang saya maksud sulitnya bertobat kita akan kupas dalam-dalam -dala bagaimana cara bertobat saya pernah menggibah orang menggunjing wong bagaimana cara bertobatnya? dan semisalnya. itu yang akan kita kupas insyaallah ta'ala pada malam ini nah Bapak, Ibu, Saudara, Saudari adanya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Kita akan Masuk kepada poin pertama dulu Sebagai pendahuluan Sebagian orang Meremehkan dosa Ini musibah Yang dilakukan oleh manusia Dia menganggap Dosa itu remeh Padahal Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita tidak diperkenankan untuk meremehkan dosa. Kenapa? Karena mungkin dengan peremehan tersebut kita dianggap lancang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah Taubatan nasuhan. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuhah. Apa arti nasuhah? Dengan taubat yang baik sebaik-baiknya, sebenar-benarnya. Karena arti nasuhah itu adalah fihlul khair ala wajhihi, mengerjakan kebaikan sesuai dengan kadarnya maka bertobatlah dengan sebaik-baiknya pada ayat ini Allah memerintahkan kita untuk bertobat dengan baik kepada Allah Subhanahu Wataala bahkan Subhanallah termasuk rahmat Allah Allah masih memberikan kepada kita waktu untuk bertobat jadi saya ulangi pak termasuk rahmat Allah kepada kita Allah memberikan kepada kita waktu untuk bertobat. Coba enggak ada tidak ada syariat taubat. Cusah kita. Coba kalau seandainya setiap dosa langsung disiksa oleh Allah di tempat. Misalkan saya beri contoh. Siapa yang berdusta langsung dipotong tangannya, terpotong sendiri. Siapa yang melakukan kezaliman, terpotong lagi tangannya, terpotong sendiri. Tidak ada kesempatan yang diberikan oleh Allah bertawabat. Ini berat. Atau contoh yang lain, yang mungkin lebih mudah. Siapa yang berdosa, bermaksiat, dicoret hitam oleh Allah di sini. Oh ketahuan. Oh ini lagi maksiat ya. Ketahuan. Ya, Siapa yang berdosa, dicoret lagi hitam. Wah, tawabat. Alhamdulillah tidak ada itu pada kita Maka syariat taubat itu adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Allah bahkan memberikan waktu kepada kita Untuk bisa bertobat atas kesalahan-kesalahan kita Coba perhatikan sekarang Hadis riwayat Imam At-Tabarani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Inna sahib al-shimal layarfa'u al-qalam sitta sahab malaikat yang ada di kiri kita yang mencatat kesalahan-kesalahan kita rakib atid atid ya, bukan ini bukan malaikat bukan namanya atid bukan, bukan si atid namanya bukan atid itu artinya adalah malaikat yang senantiasa mengintai kalau manusia itu melakukan kesalahan ditulis di dalam buku catatan amalnya nah, maikat hati yang berada di kiri kita mengangkat penanya pada enam waktu, enam keadaan apa itu? yang pertama yaitu para yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala anil abdil muslimil mukte enam keadaan tidak dicatat pena kesalahan atas seorang hamba muslim Fa'in nadimawas takfar Allah minha alqah wa illa kutibat wahidah. Kalau pas lagi manusia itu melakukan maksiat dosa, maka manusia tersebut beristighfar, maka malaikat yang berada di kiri ini tidak akan mencatatnya. Kalau tidak beristighfar, ditulis cuma satu kesalahan. Maka sekali lagi saya ulangi kalau seandainya tidak ada syariat taubat beristighfar, maka kita akan sangat malu di dunia ini. Contoh misalkan, Pak. Pernah kan dengar cerita dongeng Pinocchio? Dia kalau berdusta panjang hidungnya. Dusta lagi, panjang hidungnya. Coba kalau seandainya kita di seperti itu. Kapan setelah melakukan maksiat Maka dicoret hitam Maksiat lagi hitam Tidak ada syariat taubat atau istighfar Tidak ada Maka Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ketahui baik-baik bahwa Beristighfar dan bertawabat adalah Rahmat Allah Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebelum azan, saya ingin menyebutkan jangan pernah meremehkan dust. Dan ini gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu Anas bin Malik bercerita dalam hadis riwayat Bukhari, "Innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sha'r." wa in kunna ala hadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqan kalian sekarang ini mengamalkan amalan perbuatan-perbuatan yang kalian anggap perbuatan tersebut lebih tipis dari rambut padahal itu di zaman Rasulullah lebih berat dibandingkan eh termasuk dosa-dosa yang membinasakan maka hati-hati ini kebiasaan manusia di zaman sekarang meremehkan dosa, mengambil harta tanpa kebenaran, meremehkan dosa, minta sogokan diremehkan. Padahal itu dosa besar. Kita akan kupas nanti setelah salat isya. Wallahu aalam. Sallallahu alaihi wasallam. Wa alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tadi sebelum salat isya' Kita sudah menjelaskan beberapa hal Yang pertama Yang sudah saya jelaskan tadi bahwa Tema yang kita angkat Pada malam ini adalah Sebuah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan perintah Menunjukkan kepada kewajiban Dan kewajiban Harus dikerjakan dengan segera Itu poin pertama yang sudah saya sebutkan Poin yang kedua Yang sudah saya sebutkan Yaitu bahwa Tema sulitnya bertaubat penting Dilihat dari beberapa sisi Yang pertama Manusia Senantiasa makhluk yang penuh dengan dosa Maka Maka Penting untuk membicarakan taubat Yang kedua Taubat perintah Allah Maka penting untuk membicarakan taubat Yang ketiga Yaitu taubat mendatangkan pahala Yang begitu banyak dari Allah Di antaranya keberuntungan Di dunia dan di akhirat Kemudian poin yang selanjutnya Yang sudah saya sebutkan tadi Sedikit Yaitu bahwa kesalahan manusia tak kalah berdosa adalah dia menganggap remeh dosa itu. Bahkan dosa-dosa yang besar dia anggap remeh. Ini kesalahan fatal. Persis yang dikatakan oleh Anas bin Malik. Sebelum sholat isya saya sebutkan. Innakum lata'maluna amalan hiya fi a'yunikum adaqqu minasy-sya'ab ad. wa inna wa in kunna na'uddu 'ala hadhi rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqan sesungguhnya kalian mengerjakan sebuah perbuatan kalian anggap perbuatan tersebut ringan lebih ringan dibandingkan rambut lebih tipis dibandingkan rambut. Tetapi kami di zaman Rasulullah menganggap itu sebagai dosa yang membinasakan dosa besar. Ingin contohnya? Contoh. Dalam masalah akidah. Bersumpah dengan nama selain Allah. Orang sering kalau dalam keadaan kepepet dia bersumpah dengan nama selain Allah. Demi Allah, demi Rasulullah nah, Sangkit kenapa buat Pak, Bisa, Bisa enggak? Begitu Boleh enggak? Demi Allah, demi Rasulullah Boleh enggak? Enggak Dosa tidak Dosa Bahkan dosa syirik kau bisa lihat Rasulullah SAW bersabda: Manhalafa faliyah libbilla, wamanhalafa biqairilla, fakad ashraq. Siapa yang bersumpah maka bersumpahlah dengan menyebut nama Allah demi Allah. Dan barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, sungguh dia telah syirik. Siapa selain Allah? Selain Allah dari para makhluk Ini dianggap biasa oleh manusia Demi Allah, demi Rasulullah Demi ibu saya yang mengandung saya Sering begitu? Pernah mendengar seperti itu? Pernah Itu dianggap biasa Padahal dosa besar Itu dalam masalah akidah Dalam masalah ibadah Solat Terlalu cepat Ya, tidak ada tuma nina. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh seseorang yang dia setelah selesai solat dengan solat yang cepat, kemudian dia mengucapkan salam kepada Rasulullah. Wahai assalamu alaikum wa alaikum salam. Warahmatullahi wabarakatuh kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah Sallam bersabda: Irj' fa salli fa inna lam tusalli pulang kembali engkau, engkau belum sholat kenapa? karena sholatmu enggak tumak minah ini dianggap biasa oleh sebagian orang sholatnya terlalu cepat seperti yang kurukama yang kurul huraf seperti burung gagak makan mematuk makanannya terlalu cepat, dianggap biasa itu dalam masalah ibadah dalam masalah muamalah hubungan sosial Wah sering ini Contoh Sogok menyogok Dosa besar itu Amplop di bawah meja Dari atas meja Dari samping meja Dosa besar Kenapa? Karena mengambil harta orang tanpa kebenaran Tapi di zaman sekarang dianggap biasa Dianggap Biasa Contoh yang lain lagi bersumpah, sebagaimana saya, saya sebutkan tadi bersumpah dengan menyebut nama Allah agar barang dagangannya terjual. Rasulullah asal bersabda: Salah satu, لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Lihat empat siksa tiga orang yang tidak dibicarai Allah di hari kiamat tidak dilihat oleh Allah, ditoleh aja ndak. Di hari kiamat tidak disucikan oleh Allah dari dosa dan bagi mereka siksa yang pedih, empat ancaman. Siapa mereka? Salah satu dari tiga itu adalah al-munafiqusil atahu bil halifil kadzib. Orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. Contoh bagaimana. Ini air. Air yang paling bagus, sumpah palsu, sumpah demi Allah ini air yang paling bagus, nomor 1. Ternyata KW 10. Ya? Keramik. Keramik yang paling bagus ternyata palsu, nomor 10. Hidup besar yang menjadi biasa di tengah manusia. Saya belum puas. Kita kembali ke masalah akidah tadi. Akidah lagi di televisi televisi nasional kita. Tukang ramal diundang sebagai tamu kehormatan. Banyak nggak, Pak? Banyak. Oh, Dosa besar. Rasul saw bersabda dalam hadis riwayat Muslim. Man ataa arrafan fa an shay' lam tuqbal lahu salatun 40 laila Siapa yang mendatangi tukang ramal lalu ia bertanya tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam Maksudnya tidak diterima salatnya tidak ada pahalanya Meskipun dia kau tetap enggak diterima, kau dog enggak terima, seribu kali kau bang enggak diterima. Sebagaimana penjelasan Imam An Nawawi rahimahullah yang berformat Syafi'i. Ini dianggap biasa, dijadikan sebagai tamu kehormatan, pakai jas, pakai dasi, ya, disuruh ngerama keadaan bangsa, suruh ngerama seorang artis, dianggap lawakan. Ini dosa besar padahal dianggap oleh manusia hal yang remeh dosa besar itu contoh muamalah lagi kalau tadi bersumpah palsu demi barang jagangan riba dosa besar yam hakullahu riba wa yurbis sadaqah Allah menghancurkan harta riba dan memperbanyak harta sedekah Fa'illam <tik> illam Wa illam tantahu fa'adzanu biharbin minallahi wa Jika kalian tidak berhenti riba, maka Allah dan Rasulnya umumkan berperang dengan kalian. Wahai orang-orang yang melakukan riba, rentenir, masih banyak enggak? Hah? Banyak. Banyaknya. Riba dianggap remeh. Padahal dosa besar. Nah ini Contoh yang lain lagi itu akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku sekarang makan pakai tangan kanan, makan minum pakai tangan kiri, berdiri dianggap biasa. Sekarang perkawinan-perkawinan mewah di hotel dimana begitu, ya makanya perasmanan, makanya sambil berdiri di tengah bukan orang-orang mewah di tengah orang-orang biasa juga ada kapan? kalau di Banjarmasin, di kota saya ada namanya pentol orang-orang jualan seperti bakso di, di cilok. colok, cilok, cilok. Iya. itu pak fenomena cilok, banyak dosa di dalamnya, satu makan dengan tangan kiri yang kedua, makannya berdiri yang ketiga makannya gerombolan laki-laki perempuan yang keempat paling nikmat makannya pas adan Jum'at tidak apa putin? tidak imam lagi khatbah innalhamdalillah wah cilok <tik> ya paling laris itu itu dianggap biasa Padahal jual belinya haram tuh. Menurut Imam Syafi'i, haram yang makan cilok pas azan Jumat, maka dia berarti makan haram. Yang pedagangnya mengambil uang-uang haram. Dianggap biasa. Nah ini ya, hati-hati. Ini poin. Lihat lagi. Abdurabb bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita berbeda dengan para sahabat. Kalau saya boleh runut ya, para rasul, eh, pertama kali ulul azmi. Jadi makhluk-makhluk yang mulia, tingkatannya itu gimana? Ulul azmi. Ulul azmi itu rasul-rasul yang mulia. Dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim, Isa, Musa, Nuh. Kemudian setelah ulul azmi para rasul alaihimussalam setelah para rasul para nabi alaihimussalam setelah para nabi para sahabat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu kenapa mereka ini mendapatkan kedudukan yang tinggi mengalahkan sahabatnya nabi Isa mengalahkan orang-orang beriman nabi Musa di zamannya kenapa setelah para rasul para nabi sahabat Rasulullah Kenapa mereka mendapat ridha Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 8 radhiyallahu anhum wa an Allah ridha kepada para sahabat dan mereka para sahabat ridha kepada Allah dalam surat at ayat 100 Allah berfirman was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzin ittaba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu an Wahdah Lham Jannat Tjeri Tepatah Al Anhar Kali Dina Fihah Zalikal Fauzul Ghuwim. Dan generasi pertama dari para sahabat, dari kaum muhajirin, ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Pak, mau diridhoi oleh Allah? Kenapa mau? bingung toh mau diridhai oleh Allah kenapa ah angkat tangan pak Hah? orang kalau diridhai oleh Allah pasti surga makanya tadi dalam silakan cek dalam surat Taubah ayat 100 mudah-mudahan bapak ibu punya waktu baca Quran dan membaca tafsiran atau artinya saya perhatikan, Pak. Mohon maaf. Ketika saya pulang ke Indonesia 3 tahunan ini, sistem pengajaran di tengah masyarakat Indonesia itu ada bermacam-macam. Di masjidnya ya. Kalau kayak kita ini ceramah menyebutkan dalil Al-Qur'an, hadis, tinggal amalnya nanti masing-masing. Apa yang dikeramahkan diamalkan masing-masing. Ini sistem pengajaran pertama sistem pengajaran yang kedua amaliyahnya banyak amaliyah banyak ceramahnya paling 10 menit itu pun cuma cerita ngalor ngidul gak disebutkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah paham maksud saya pak? nah kita ini belajar agama sama seperti yang saya katakan tadi mudah-mudahan bapak dan ibu punya waktu baca Quran ya baca buku pedoman kita yang bukan hanya sekedar dibaca tapi dipahami silakan cek dalam surah Taubah ayat 100 Allah berfirman dan generasi pertama dari kaum muhajirin dan ansar dan mengikuti mereka dengan baik Allah riza kepada mereka dan mereka riza kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah riza kepada mereka dan mereka riza kepada Allah apa ganjaran orang yang diridai ya Allah wa a'adallahu janna dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi mereka surga lihat ridho Allah berujung surga nah Kembali ke permasalahan kita Para sahabat nabi Yang mendapat gelar riza Allah Yang dengan riza tersebut mereka dimasukkan ke dalam surga Mereka kalau melakukan dosa sangat takut Maka contoh mereka Itu tujuan saya Contoh mereka agar dapat rizu Allah yang rizu itu berujung surga maka apabila melakukan dosa takut menyesal, menangis, tertunduk lesu bukan malah bangga misalkan ada anak-anak kecil umur belasan tahun minum khamer atau ngelem ya atau narkoba. Kemudian orang tua ini nanya. Nah, kamu minum khamr berapa botol? Wah, sebotol aja le, enggak cuk, enggak bisa menghabiskan. Ah, kamu. Saya seumurmu 5 botol. Lu maksiat kok bangga? Nah, ini maksudnya. Ini bukan gaya hidup para sahabat. Kalau para sahabat melakukan dosa, takut, menangis, sedih, merasa bersalah, merasa berat, merasa takut siksa Allah. Itu gaya hidup mereka. Coba perhatikan sekarang. Perkataan Abdullah bin Mas'ud. Siapa Abdullah bin Mas'ud? Sahabat Rasulullah yang mana beliau ini 70 surat langsung diambil dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 70 surat Al-Qur'an langsung dari mulut Rasulullah. Berarti murid benar-benar murid Al-Qur'an itu jumlah suratnya 114 surat. Ini 70 surat berarti 22/3 surat beliau ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung beliau mengatakan bagaimana perkataan beliau innal mu'mina yaradunuhu ka'annahu qa'idun tahta jabal orang beriman kalau melihat dosa itu seperti orang yang sedang duduk di bawah kaki gunung ya khafu an yaqa dia takut gunung itu nanti menimpa dia itu sikap orang beriman terhadap dosa dosa sekarang dosa itu sudah jadi biasa, Pak. Berdusta itu dosa besar. Meskipun bercanda. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasam bersabda, "Wa bi baitin fi radhil janna liman tarakal kadziba walau kana mazihan." Aku menjamin sebuah rumah di kebun surga bagi barang, barang siapa yang meninggalkan dusta walaupun ber bercanda dosa, dusta itu bohong itu dosa besar pak nah sekarang berapa banyak lisan kita berdusta apalagi kalau sudah kepepet, kamu ya yang begini kok gak saya, selama gak ketahuan dia senantiasa mengelak, padahal itu dosa besar, lihat orang yang beriman kalau melihat dosanya itu seperti orang yang sedang duduk di bawah kaki gunung, dia takut gunungnya menimpa dia. Wa inal fajirayyara zubabaukadzubabinayaq marra alanfihih, fakal bihi hakezah. Ada pun orang yang banyak dosa, mungkin karena saking banyaknya dosa dia meremehkannya. Dia seperti melihat dosa itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya kalau ada lalat hinggap di hidung bapak apa yang akan bapak kerjakan Hah? dikibas begitu orang yang banyak dosa orang beriman tidak dia melihat satu dosanya seperti seorang yang sedang di bawah kaki gunung dia takut gunung tersebut menimpanya begitu sikap orang beriman dan bapak ibu saudara saudari rasul salam asam sudah mengingatkan kita hati-hati dengan dosa yang dianggap kecil dosa yang dianggap remeh hadis riwayat Imam Ahmad Rasulullah SAW bersabda iyaakum wa muhaqtirati dhunub jauhi kalian dari dosa-dosa yang dianggap kecil fa'innahunna yastami'na ala ar-rajul hatta yuhliknahu sesungguhnya dosa-dosa kecil tersebut kalau terkumpul dalam diri seseorang maka akan membinasakannya Maka jangan pernah remehkan dosa walaupun kecil. Apalagi di sana ada perkataan Bilal bin Saad, لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة منعصية. Jangan engkau pernah lihat kecilnya sebuah maksiat, tetapi lihat agungnya gat yang engkau maksiati Allah Taala. Ini Bapak Ibu Saudara. Itu kalau dosa kecil, beneran kecil. Bagaimana kalau dosanya besar dianggap kecil? Ya. Seperti yang kebanyakan kej kejadian kepada manusia di zaman sekarang, dosa besar dianggap kecil. Murtad Pak. Murtad itu dosa besar. Hapus amalnya. Eh, murtad diwawancarai di televisi. Mengaku nabi, dosa besar keluar dari Islam itu, eh yang mengaku Nabi masuk tipi, ya, wahai Bapak Fulan, apa wahyu yang engkau dapatkan? pernah kan kejadian tuh, hanya di negara ini begitu, Pak. Pengaku Nabi masuk tipi, coba bejatnya gimana? mendustakan Al-Qur'an, mendustakan hadis Rasul. Itu pengaku nabi semestinya apa, Pak? Hukumannya. Nih enggak, Pak. Makanya di di zaman uh, Abu Bakar As-Siddiq diperangi Musailamah Al-Kadzdzab Rahmanul Yamamah diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini masuk pipi. Bukan TV, pipi. Lihat dosa besar dianggap kecil Contoh yang lain lagi Berzina masuk infotainment Pindah agama masuk infotainment Mengatakan ini adalah pilihan orang Yang pentingkan hati Hatimu busuk makanya pindah agama Awas Pak hati-hati itu Pak televisi itu bisa membuat maksiat yang besar menjadi biasa karena dianggap biasa oleh berita ya, hati-hati itu pak maksiat besar menjadi biasa gara-gara televisi oh ternyata orang murtadnya biasa-biasa aja, masuk TV. hati-hati itu dosa besar Lihat hadis rasul mandat dalami nahufak dulu siapa yang mengganti agamanya tebas lehernya dosa besar berzina diumumkan digosip-gosip artis yang nonton dari kaum muslimin juga terangangangangah oh, subhanallah. Itu dosa besar. Seperti yang saya singgung tadi, Pak, mendatangkan tukang ramal. Kita ngelihat dosa besar itu. Ditakutkan celak tidak diterima 40 hari. Siapa yang percaya ramalannya, maka ditakutkan keluar dari Islam. Ya, yang percaya ramalannya, sengaja nonton, percaya Maka Rasulullah SAW bersabda Man ata kahinan Awa arrafan Fasaddaqahu bima yakul Fakad kafara bima unzila ala Muhammad Hadis riwayat Imam Ahmad Imam Abu Daud Barang siapa yang mendatangi tukang ramal Lalu dia percaya Dengan apa yang diucapkan si tukang ramal Maka dia telah keluar dari Islam kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianggap biasa hati-hati ini Pak. Makanya saya sering mengatakan kenapa orang terperosok ke dalam maksiat karena dia tidak tahu itu dosa. Satu Kalaupun dia tahu itu dosa Dia tidak tahu itu dosa besar atau kecil Dua Kalaupun dia tahu itu dosa besar atau dosa kecil Dia tidak tahu apa ancamannya Contoh sekarang Pak Puasa Ramadan Solat meninggalkan solat lima waktu Yang tidak puasa Ramadan Biasa toh di tengah manusia? Biasa enggak Pak? Biasa Dianggap biasa dosa besar lebih buruk daripada menzinahi ibu meninggalkan puasa Ramadhan meninggalkan salat lima waktu dosa besar lebih buruk dibandingkan membunuh bapak kandung kemudian setelah dibunuh dimutilasi habis itu dagingnya digoreng dimakan lebih parah ninggalin salat lima waktu Makanya hati-hati para ikhwan, Bapak Ibu saudara-saudari bahwa jangan pernah meremehkan dosa. Dosa kecilkah atau besar, apalagi besar yang dianggap kecil. Ya? Ini Bapak Ibu, coba perhatikan. Perkataan menarik dari Imamul Qayyim. Beliau mengatakan, "An-nadhirata qad yaqtarinu biha min qillatil haya." Wadab al-mubalat, watrq wal-trqil khufi min Allah, wal-istihanaat biha ma yulhqha bil kabaya. Sebelum saya sebutkan artinya, apa hukum melihat perempuan telanjang yang bukan mahrom kita, bukan istri kita? Apa hukumnya? Dosa apa bukan? Dosa. Dosa besar atau dosa kecil? Dosa. Saya tidak mau mengklasifikasikan dosa besar atau kecil. Dosa. Karena kalau saya katakan kecil nanti diremehkan. Dia adalah apa? Dosa. Toid. Orang kecanduan nonton. Nonton, nonton. Maka. Imam Bukhari mengatakan, perhatikan, ulama Islam abad ke-8 hijriah ini mengatakan, kadang dosa kecil dibarengi dengan sifat sedikit terasa malu, acuh tak acuh terhadap dosa tersebut, tidak takut terhadap Allah, meremehkan dosa tersebut. Yang mana aturan itu dia dosa kecil gara-gara sikap-sikap dia tadi ditulis oleh Allah sebagai dosa besar. Hati-hati itu. Ya? Melihat perempuan, dosa kecil. Yang bukan yang bukan mahramnya, dosa kecil. Akan tetapi kalau seandainya tidak malu, acuh tak acuh, kecanduan tidak takut siksa Allah, meremehkan dosa itu, ditulis oleh Allah sebagai dosa besar. Bagaimana kalau memang dosa itu dosa besar? Maka hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ini poin yang ingin saya sampaikan yaitu jangan pernah meremehkan dosa, walau sekecil apapun. Mungkin dosa yang kecil itu adalah pintu terbesar kita na'udzubillah masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala akibat kita meremehkan dan juga jangan pernah boleh oh, nggak begini ada orang berpikiran ustadz saya lagi bosen nih sama istri boleh nggak saya nyoba sekali aja dengan perempuan lain berzina nanti kan bisa istirupar boleh angkat tangan terutama yang ngantuk-ngantuk ah boleh nggak angkat tangan saya ingin tahu Enggak, kalau enggak salah enggak disuruh pusap Enggak Hah? Boleh enggak nyoba-nyoba Maksiat Contoh, Ustaz Saya lagi kepepet nih Enggak ada duit Boleh enggak nyoba judi Hasilnya nanti saya akan gunakan Untuk modal yang halal Usaha yang halal ah Boleh enggak Pak? Tidak. Tidak Mana yang jawab tadi yang keras orang ya Kenapa Pak? Karena jelas-jelas haram Ada lagi jawaban yang lebih memuaskan kita Tidak boleh nyoba-nyoba maksiat Betul beliau menjawab Karena jelas haram Tidak boleh nyoba-nyoba Ada lagi yang lebih luar biasa Hah? Hah? Nanti kecanduan Ini luar biasa Begitu maksiat Maksiat itu, ya, misalkan berzina. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan bapak ibu dijauhkan dari berzina. Berzina. Kemudian setelah berzina dia di kamar sendirian, ngiyat dari ujung kambul sampai ke ujung kaki. Pas sampai kemaluan, kenapa? Kamu salah tempat. Kenapa? Menyesal dia, menyesal, menyesal. Tapi itu pertama. Zina yang kedua. Undang. Nyesalnya Hah. Astagfirullah Gitu doang Yang ketiga Jadi ringan Yang keempat Meremehkan Yang kelima Kebiasaan Yang keenam Kecanduan Apa arti kebiasaan dengan kecanduan Kalau tidak melakukan Aneh Itu maksiat pak itu buruknya maksiat, makanya nggak boleh nyoba-nyoba. Ah, kemudian dia berdalih, Ustaz. sekali aja saya ingin sekali aja nanti saya istiraf langsung. Ah, boleh enggak? Tidak. Hah? Tidak boleh, tetap tidak boleh. Saya jawab ya, kenapa nggak boleh? Meskipun setelah dia dia mengaku Ustaz. sekali aja saya berzina habis itu langsung istirahat satu kalau seandainya seorang itu maksiat, belum tentu dia bisa menjamin dirinya punya umur untuk bertobat jangan-jangan pas lagi mati rasa game ya pas lagi Judi mati Tidak boleh Siapa yang bisa menjamin dirinya punya umur Satu Kalau seandainya dia bisa menjamin dirinya punya umur Siapa yang bisa menjamin dirinya diberi petunjuk untuk bertobat Jangan-jangan sekali maksiat tadi kecanduan Bahkan jadi germonya. Dua. Yang ketiga Kalau dia dijamin bisa punya umur Kemudian dia beri, diberi petunjuk Untuk bertobat Siapa yang menjamin Tobatnya diterima Jangan-jangan seperti Fir'aun Fir'aun itu Saya sadar mengatakannya Dia itu beriman Dan berislam Tapi iman dan islamnya tidak diterima. Perhatikan Allah berfirman, "Hatta idza adrakahul gharab, qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu israila wa ana minal muslimin." Surah Yunus surat ke-10 ayat 90. Artinya, ketika Firaun benar-benar tenggelam, jadi ceritanya kan Firaun itu Ya, orang bodoh sebenarnya. Bodohnya dari mana? Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk memukul dengan tongkatnya lautan. Kemudian lautan tersebut akhirnya terbendung, dari kanan terbendung, dari kiri terbendung sehingga di sini kering. Jalanlah Nabi Musa dengan kaumnya. Kemudian ketika Nabi Musa di tengah-tengah lautan, belum sampai ujung sana, Firaun sampai Kemudian kaumnya mengatakan. Wahai Fir'aun kamu kan Tuhan. Ayo berani jalan gak di tengah lautan ini? Nyoba dia. Nyoba. Nyoba. Uh gak apa-apa. Ayo jalan. Nyoba, nyoba, nyoba. Akhirnya Fir'aun. Nabi Musa sudah sampai ke ujung. Dia di tengah-tengah. Akhirnya dia tenggelam. Ketika dia tenggelam. Dia mengatakan. Aman itu. Ah. Sekir, ketika nafasnya sudah di ditenggorokan Baru dia mengatakan Aku telah beriman Kepada ilah Sembahan Tuhan Yang diimani oleh Bani Israel Lihat dia beriman Wa'ana minal muslimin Dan aku termasuk orang-orang yang berislam Makanya saya katakan dengan sadar saya mengatakan Fir'aul itu beriman dan berislam Cuma imannya tidak diterima Islamnya tidak diterima Kenapa? Kenapa tadi? Dikaitkan dengan kita Karena terlambat bertobat Ini bahayanya nyoba-nyoba maksiat Mungkin diberi umur Oke, okay. berarti dia bisa bertobat Tetapi tidak mungkin juga Mungkin dia tidak diberikan petunjuk untuk bertobat Oke, okay. dia diberi petunjuk ternyata Kemudian yang ketiga Ternyata tobatnya tidak diterima Makanya tidak boleh nyoba-nyoba maksi Ini bapak ibu saudara saudari Yang dimuliakan oleh Allah SWT Baik Sekarang kita masuk kepada perkara taubat lebih dalam kalau tadi muqaddimah, muqaddimah sekarang syarat bertaubat itu apa? para ulama diantaranya Imam An-Nawawi yang bermadzat syafi'i mengatakan dalam kitab Riyakus Wali'i taubat syaratnya tiga yang pertama melepaskan dosa dosa yang dia lakukan itu dia lepaskan seketika itu juga gak nunggu misalkan dia sukanya berzina. Ustaz saya ingin bertobat Tapi malam ini terakhir Boleh gak nah, Itu gak bisa Ya Tidak bisa Ustaz tidak. saya ingin bertobat Tapi saya ini begal Pembunuh bayaran Dan malam ini saya Sudah mengadakan kesepakatan Saya disuruh untuk membunuh si Fulan Dengan dapat 100 juta. Ini terakhir boleh enggak Ustaz? Ini enggak tahu apa namanya. Orang yang bertobat berhenti saat itu dan berhenti dari semua dosanya yang dia ingin bertobat darinya. Enggak boleh setengah-setengah. Yang kedua, menyesal atas apa yang telah dia lakukan. Ini syarat bertobat. Yang ketiga, Yaitu, dia senantiasa bertekad untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Ini syarat taubat yang disebutkan oleh Imam Nawal. Yang keempat, yang berkaitan dengan kezoliman dia terhadap orang lain. Maka dia kembalikan kezoliman tersebut. Kalau barang, dia kembalikan. Kalau pernah dia mencuri, dia kembalikan. Kalau pernah dia mengribah dia minta halal. Menggunjing orang, dia minta halal. Waduh, Ustaz. Lumayan itu. Kalau dikembalikan mungkin saya masuk penjara. Dulunya saya tukang mencuri di sebuah warung. Mikinsan kah? Kemudian inikah, inikah, inikah dia sering mencuri. Maka kita katakan cara bertaubatnya kembalikan. Barang yang sudah kamu ambil dari orang lain tanpa kebenaran, kembalikan. Minta halal kepadanya. Begitu cara bertobat ketika membalik orang lain. Ustaz, saya pernah memperkosa orang. Maka minta maaf. Kalau tidak, tidak dinamakan bertobat yang nasuhah. Wah Ustaz kalau minta maaf, repot ini maka jawabannya sebagian ulama memperbolehkan minta maafnya secara umum misalkan bapak punya supermarket besar, ada seorang pak haji punya market, supermarket besar datang kita pak haji, assalamualaikum Waalaikumsalam. pak haji maafkan saya pak hajinya bingung kenapa saya harus maafkan kamu salah apa, pokoknya pak haji maafin aja deh selesai urusan kita ini boleh Walhamdulillah usah, Boleh Minta maaf secara umum Daripada Bapak sebutkan Pak Haji Tahun kemarin Saya nyuri ini, nyuri ini, nyuri ini, nyuri ini Maafin saya Saya maafkan, tapi sebentar kita panggil polisi dulu Akhirnya tombaknya terlambat Dan ini bukan meremehkan perkara mencuri, Bukan tetapi ini perkara dimudahkan untuk minta halal Nah ini empat syarat tobat yang sempurna Apa tadi Pak yang pertama? Melepaskan dosa itu Segera tidak ditunda-tunda Malam ini juga Yang kedua Apa tadi? Menyesat Beristirfar atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan Yang ketiga Bertekad untuk tidak melakukan dosa itu lagi Yang keempat ya, Mengembalikan hak yang pernah dia ambil dari orang lain Tanpa kebenaran Dengan kebaliman Dia minta halal kepada orang tersebut Ini syarat Taubat yang nasuhah Padahal yang paling Wa Taala. Di sini ada beberapa perkara yang menarik tentang bertobat. Yang pertama, perkara menarik tentang bertobat. Orang kalau bertobat dia harus meninggalkan dosa. Tapi meninggalkan dosa itu karena kemauannya, bu karena ingin bertobat, bukan karena tidak sanggup. Misalkan. Wah saya sudah bertobat Ustaz Tidak lagi saya berzina Kenapa? Karena gak ada duitnya Ustaz Nah ini gak tobat namanya Ini tidak ada duit Contoh yang lain Ustaz Alhamdulillah saya sudah tidak mencuri lagi Kenapa? Gak ada kesempatan Ustaz Ini bukan tobat namanya yang namanya tobat melepaskan dosa karena memang ingin bertobat. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tidak dinamakan orang yang bertobat kalau seandainya dia meninggalkan maksiat tersebut karena berpengaruh kepada pangkatnya saya beri contoh misalkan saya tidak lagi mengambil uang sobokan kenapa? karena kalau saya mengambil uang sobokan maka saya akan dikeluarkan dari kantor ini gak taubat ini. kenapa? karena taubatnya meninggal tidak mengambil uang sobokan itu bukan karena Allah tapi karena takut dikeluarkan dari pekerjaan itu namanya bukan taubat ini hati-hati ya ini perkara yang yang jeli dan detil sekali contoh yang lain tidak dinamakan taubat kalau dia meninggalkan dosa demi menjaga kesehatannya contoh saya tidak lagi melakukan perzinaan. Kenapa? Karena takut penyakit kelamin. Ini enggak taubat namanya. Ya? Ini enggak taubat. Kenapa? Karena dia meninggalkan dosa bukan karena Allah. Tapi karena takut dirinya kena penyakit. Orang meninggalkan dosa harus benar-benar karena Allah. Bukan karena enggak ada kesempatan. Alhamdulillah, Ustaz. saya selama hidup tidak pernah minum homer. Eh, itu enggak punya uang untuk beli homer. Tentunya dia tidak dikatakan orang yang bertobat seperti ini. Kemudian, karyatman dirahmatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk perkara menarik juga tentang tobat adalah... Orang yang bertaubat Harus merasakan bahwa Dosa yang dia lakukan itu buruk Harus ditanamkan dalam hatinya Orang yang bertaubat Dia harus merasakan bahwa Dosa yang dia lakukan itu jelek Buruk, kotor Kalau seandainya Di dalam hatinya Masih ada kelezatan Melakukan itu atau kelezatan memikirkan dosa tersebut, maka ini bukan bertobat namanya. Ini bukan bertobat namanya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ikhwah Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Hal yang menarik juga yang perlu diperhatikan dalam perihal taubat, bersegera bertobat, jangan tunda-tunda. Jangan sampai seperti Firaun subhanallah pak bersegera ini bukan hanya saya dalam perkara bertobat meninggalkan maksiat atau memper, mengerjakan kewajiban enggak tapi me mendidik kita untuk beramal soleh pun jangan tunda-tunda saya beri contoh sholat ba'diyah qobliyah yang paling utama Tahu ba'diyah qobliyah pak? sholat setelah sholat fardu atau sebelum sholat fardu yang paling utama dikerjakan di mana? di rumah. Rasul sallallahu bersabda, "Afzalu sholatil mar'i fi baiti illal maktubah." Seutama-utama sholat seseorang di rumahnya kecuali sholat wajib. Kenapa? Sholat ba'diyah, qobliyah, sholat rawatib lebih utama di rumah. Kenapa? Menjaga keikhlasan. Orang ba'diyah di masjid semangat, Pak, karena banyak yang lihat. Coba di rumah. Sudah kalau sudah masuk rumah, lepas peci lepas baju, lepas jenggot, ya nggak ada salat bahagia kok malas. berarti orang ini mau diakui tidak akui itu ada riak di dalam dirinya, ya coba pak, salat di depan di masjid semangat, salat di rumah juga semangat. kalau salat di rumahnya nggak semangat, berarti ada riak kita, karena dilihat manusia mau anda akui tidak akui ada itu riaknya walau seperti kaki semut berjalan di, pas, di padang pasir di malam gelap gulita Oh kelihatan? enggak itu riak tersembunyi namanya nah sekarang permasalahannya bapak ibu saudara saudari kembali kita ke permasalahan tadi dalam masalah bersegera jangan tunda-tunda saya sering nih pengalaman pribadi masuk rumah, ingin sholat ba'diyah di rumah, rumah saya dengan masjid sekitar 20 langkah ya dekat dengan masjid, masuk rumah kalau tidak langsung takbiratul ihram ya, itu pasti gak jadi sholat ba'diyahnya, pasti sudah pengalaman pribadi pak. ya jangan mengerjakan apapun sebelum ba'diyah dan saya katakan di majlis ini ukur keikhlasan anda dengan solat rawatib di rumah, ukur keikhlasanmu dengan solat solat sunnah di rumah. Kalau di masjid banyak yang lihat mudah pak, bukan ukuran. Ya, ukur keikhlasanmu dengan amalan-amalan rahasia. Kalau hari Jumat kotak sedekah lewat, kita sedekah itu biasa, karena dilihat orang banyak, yang tidak biasa itu yang letakkan nih, di sebuah uh, kotak sedekah, nih 10 juta tanpa ada yang lihat itu beratnya minta ampun karena manusia itu ingin tercatat tuh, data infak fulan bin fulan sekian walau tertulisnya, bukan namanya hamba Allah Oh itu saya saja. Hah. Ya? Maka kembali ke permasalahan tadi. Taubat juga begitu. Hal yang mendarik dari taubat segera bertobat jangan tunda-tunda. Lihat perkataan uh, Imam uh, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu riwayat Bukhari. "Idza asbahta" fala tantadhir almasa wa idza amsayta fala tantadhir as sabah wa min sihatika li hayat wa min lisaqamika wa min hayatika lil mautika jika engkau masuk waktu pagi jangan tunggu waktu sore untuk beramal kerjakan pagi ini jika engkau masuk waktu sore jangan tunggu waktu pagi untuk beramal kerjakan sore ini ambil gunakan kesehatanmu sebelum datang sakitmu yang kita tidak tahu kapan sakitnya datang ambil kehidupanmu gunakan sebaik-baiknya sebelum datang matimu yang kita tidak tahu kapan datangnya mati. Begitu pak bertobat, begitu juga amal saleh jangan ditunda-tunda. Jangan-jangan nanti kalau ditunda-tunda seperti siapa? Firaun. Iman dan Islamnya tidak terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal yang menarik yang keempat yang perlu diperhatikan dan ini. Saya sering perhatikan hendaknya dia takut kalau tobatnya itu kurang, kalau tobatnya itu tidak diterima. Mohon maaf pak yang sudah sudah mengerjakan sunnah Rasul berjenggot, celana di atas dua mata kaki, kemudian eh, apa namanya pakai peci kemana-mana, pakai baju koko, perempuannya jilbabnya besar besar, ya. Maka, tetapi dulunya dia ahli maksiat Ingat, jangan sampai dia ujung Apa itu ujung? Merasa lebih baik dari orang lain Merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain Hati-hati jangan sampai Saya pernah Pak di Jakarta Ada ibu-ibu di hadapan saya Ustaz, nih. Jilbab saya lebar, semua dari ujung rambut sampai ujung kaki tertutup. Alhamdulillah, saya dulunya wanita kelap malam, wanita pengumbar aurat, sekarang sudah dapat hidayah. Maka kita katakan, Bu, terus merasa kurang dengan taubatnya. Jangan sampai merasa ujuk. Sudah merasa surga di tangan Dan Dulu pelaku-pelaku kesyirikan Yang suka main jimat Suka pergi ke tukang ramal, Duhun Tukang sihir Sekarang sudah dia tinggalkan Terus dia merasa kurang tobatnya Jangan-jangan tobat saya tidak diterima Allah pak pengalaman pribadi Dulu ketika rame-rame Para kiai di Tahun berapa itu? 90an Para kiai dibunuh oleh para ninja 90-an ya itu banyak jimat-jimat keluar entah itu uh, apa namanya pisang dimasuki minyak Quran lah entah itu, banyak jimat-jimat keluar salah satu pembawa jimatnya saya itu terus menghantui pak menghantui tobatnya diterima enggak Meskipun sampai detik ini tidak akan pernah, insyaallah taala, tidak pernah lagi berhubungan dengan jimat, dukun, tukang si dan semisalnya. Tetapi itu terus menghantui. Harus ada perasaan menghantui. Jangan sampai kita merasa ujung dengan taubat kita, merasa surga sudah di tangan. Siapa yang bisa menjamin taubatnya diterima? Allah berfirman innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang bertakwa Menantu Rasulullah Ali bin Abi Thalib ketika mengomentari ayat ini beliau mengatakan kunu liqabulil amal ashad minkum ihtimaman bil amal alam tasma'u Allah azza wa jalla yaqul innama yataqabbalu Allah minal muttaqin artinya perhatikan artinya baik-baik jadilah kalian Orang-orang yang lebih perhatian amalmu diterima oleh Allah atau tidak dibandingkan perhatianmu terhadap amal itu sendiri. Sebagian kita kan, ah yang penting sudah sampun sholat, sampun puasa selesai. Enggak. Kita bagaimana sholatnya dan puasanya diterima itu lebih utama dibandingkan kita hanya sekedar beramal. Kenapa? Karena Allah berfirman Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa Ini rahasia Pak. Setelah sholat, fardu Setelah ibadah kepada Allah Kita istirfar Bukankah istirfar itu untuk orang yang Orang yang apa? Berdosa, maksiat. Tapi kalau setelah amal sholat Malah istirfar, apa hubungannya? Hubungannya adalah Agar sholat yang kurang mungkin pas lagi sholat Allahu Akbar kayak saya tadi lumah Allah, buat mikirin sesuatu atau apa. Kadang-kadang ada orang lagi sholat dia menyelesaikan tugas kantornya pas lagi sholat. Allah, oh uh, iya, tadi garamnya kurang ibu-ibu tuh. Pas lagi sholat mikir bumbu dapur. <tuh> nah orang-orang seperti ini. Makanya setelah salam salat dia ber apa, Pak? Istighfar untuk menambal yang tadi. Nah itu yang menarik. Jangan sampai kita merasa sudah sempurna taubatnya, terus mengingat dosa yang telah Pak. agar kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang menarik juga Pak. Yang berkaitan dengan taubat yaitu Orang yang bertobat wajib menjauhi tempat maksial. Tidak boleh dia di sana. Ustadz, e, dulu kan ada di berita, di sosial media, bahkan sampai berita-berita nasional. Dimasukkan ke dalam televisi-televisi nasional. Bahwa di sebuah kota, di kota Jawa, ada tempat lokalisasi lega paham maksud saya bahwa ya, tempat lokalisasi legal, ingin dihancurkan oleh pemerintah setempat, eh bukannya malah bertobat, malah masang sepanduk, sampai titik darah penghabisan kami akan berdiam di sini, orang sampai titik darah penghabisan tuh berjihad di jalan Allah, Pak. ini sampai titik darah penghabisan, mempertahankan tempat zinah, wa'ilzubillah, Kenapa Bapak bisa seperti itu? Saya ingin bertanya sedikit menyimpang. Kenapa bisa seperti itu? Ujung-ujungnya apa, Pak? Itu, Pak, orang susah meninggalkan maksiat salah satunya adalah karena dia mengambil penghasilan dari maksiat itu. Itu yang menyebabkan dia susah untuk meninggalkan maksiat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada orang sudah bertaubat. Ustaz, saya taubat. Dari germo, dari zina saya taubat. Sekarang Ustaz. Tapi saya tidak mau pindah dari tempat itu. Saya di situ saja. Menguji keimanan. Ah boleh? Enggak boleh. Harus pindah. Karena iman itu berbolak balik. Hati itu berbolak balik. Iman itu naik turun. Ya harus pindah ke tempat yang jauh dari maksiat. Ini juga masuk ke dalamnya kawan-kawan pembawa maksiat jauhi pak kawan-kawan pembawa maksiat. Rasulullah saw. Allah subhanahuwataala berfirman dalam surah Az Zukhruf ayat 67 Al-Akhila yomain bin baghum li baghin adzum illa al-muttaqin. Teman-teman di hari kiamat kelak menjadi musuh kecuali orang bertakwa. Kebanyakan musuh, hati-hati itu kebanyakan teman jadi musuh dari kiamat kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hal yang menarik juga, harus diperhatikan dalam perkara taubat, dan ini masih masuk membicarakan masih pembicaraan tentang syarat-syarat taubat, taubat Jangan sampai pas napas lagi ditenggorokan, atau pas matahari terbit dari barat. Sekarang matahari terbit dari mana? Timur. Taubat tidak akan pernah diterima kalau napas ditenggorokan. Seperti taubatnya siapa tadi? Firaun, tidak diterima. Taubat tidak akan diterima ketika matahari terbit dari barat. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah ya kembali al abdi Ma lam yulakhir. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima taubat seorang apapun ahli maksiat seberapapun, selama dia nafasnya belum ditenggorokan. Saya pak pernah pak saya 13 tahun di Arab Saudi. Ini baru tahun ketiga saya domisili di Indonesia, 2014, 15, 16. Kerjaan saya di Arab Saudi sebagai pendakwah dan penerjemah resmi, yang sering menerjemahkan di mahkamah-mahkamah eh, pengadilan pengadilan para TKW, TKW bermasalah yang mau dipancung itu saya, dan kawan-kawan saya yang seprofesi seprofesinya. jadi kita tahu permasalahan aslinya bagaimana sebenarnya nah, bapak ibu saudara saudari saya pernah ceramah di hadapan para tenaga kerja di kota Yambu' namanya Yambu' ini salah satu lumbung minyaknya Arab Saudi yang diperkirakan dengan izin Allah minyaknya Arab Saudi 100 tahun ke depan masih banyak habis ceramah datang orang ceking tinggi rambut panjang gondrong kemudian beliau gondro. mengatakan nggak bisa dilihat nggak bisa. bisa ada jeansnya nggak ada ada pak iya ah. matikan saja kepasaran biar tidak perhatikan baik lo Bapak ibu saudara-saudari Datang orang gondrong Langsung ada Kemudian dia bukain Tato Buka lagi Tato Hampir semua badannya Tato Ustaz. Semua maksiat pernah saya kerjakan Saya pun ke Arab Saudi Karena kabur dikejar-kejar orang Kemudian dia nangis Orang setegar itu Seangkar itu nangis tapi saya ingin tobat. Eh kipas anginnya matikan ini kau sampai mana tuh? Sampai preman bertaubat. Preman bertato kemudian nangis. Kemudian dia mengatakan Gustah, "Apakah saya bisa bertaubat? Semua maksiat saya pernah kerjakan." Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu diperhatikan bahwa Jangan sampai tobat kita terlambat, karena Allah akan mengampuni seluruh dosa. Saya akan jelaskan nantinya Saya hanya ingin fokus dulu pada perihal jangan sampai sobatnya terlambat. Kapan tobat terlambat? Kalau sudah nafas di tenggorokan. Kapan kalau sudah terlambat tobat terlambat? Kalau matahari terbit dari barat. Dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Mantab ilallah." qabla an yugharghir qabla Allahu minhu barang siapa yang bertaubat kepada Allah sebelum Nafasnya di pasti Allah terima taubatnya dalam hadis riwayat Imam Muslim Rasulullah sallallahu bersabda man qabla an tatlu asy min maghribiha taba Allahu siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat maka niscaya Allah terima taubatnya ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Orang ingin bertobat. Nah, ini sekarang kita masuk dalam perkara sulitnya bertobat. Kenapa orang sulit bertobat? Salah satu alasan dia adalah kalau saya bertobat apa bukti bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni dosa saya Apa bukti bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni dosa saya Sulit tadinya dia bertobat. taubat Jangan-jangan taubat saya tidak diterima Jangan-jangan Allah tidak menerima taubat saya Apa bukti Allah mengampuni saya Menerima taubat saya Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Coba perhatikan sekarang Hadis-hadis yang begitu menarik tentang seberapapun besar dosa orang tersebut, jika benar-benar bertobat pasti diampuni oleh Allah. Lihat hadis diriwayatkan oleh imam Muslim dari Amr ibn As radhiyallahu anhu. Amr ibn As ini dulunya orang musyrik ingin masuk Islam. Beliau berkata, "Fala ma jahal Allah Islami fi kalbi at-tawheed Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam." Ketika Allah menempatkan Islam di dalam hatiku. Maka aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ubst yaminaka fal ubay'ka. Artinya wahai Rasulullah mana tangan julurkan tangan ulurkan tangan aku akan membaiat engkau. Fabasata bi yaminihi faqabudtu faqabattu yadayya. Artinya Lalu Rasulullah SAW mengulurkan tangannya dan aku pun memegang erat erat tangan Rasulullah SAW seperti ingin menyakiti. Lalu Rasulullah SAW bertanya, malah kayak Amr, wahai Amr, ini apa? Kok salamannya seperti ini menyakitiku? Maka Amr mengatakan, urit aratun ash wahai Rasulullah, aku ingin memberi syarat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaratmu apa? Lalu am yaghfir li? Kata Amr ibn As, Allah mengampuni dosa. Kalau aku bertaubat, masuk Islam, Allah mengampuni dosaku. Aku ingin memberikan syarat itu. Dan ini yang membuat orang sulit bertaubat. Ah, Ustaz. Jadi kalau bertobat, tobat saya enggak diterima, apain tobat? Ini yang membuat dia sulit bertaubat. Maka lihat Rasulullah SAW mengatakan, "Ama alimta ya Umar, annal Islam yahdimu ma qabla?" Wahai Amir bin As, apakah engkau tidak tahu? Orang kalau masuk Islam, maka seluruh dosanya akan diampuni sebelum Islam. Dosa apapun, dosa kesyirikan, berzina, minum khamar, berjudi, main riba, itu dosa-dosa semua orang-orang musyrik di zaman Rasulullah SAW. Kesyirikan, berzina, minum khamar, berjudi, main riba sebis seorang muslim. Apakah kau tidak mengenal? Kalau masuk Islam, dosamu semua akan terhapus. Subhanallah. Lalu kenapa kita nunda-nunda taubat kalau begini? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Wa annal hijrata tahdimu ma, ma kana qablaha, wa annal hajja yahdimu ma kana qablaha. Berhijrah dari tempat kekafiran kepada Islam akan menghapuskan dosa. Berhaji ke Baitullah akan menghapuskan dosa. Ini Pak, indahnya bertaubat. Semoga dengan seperti ini membuat kita tidak sulit untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi cerita yang kedua. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas. Beliau bercerita, "Anna unasan min ahli syirk qatalu fa aktharu wa zanu wa zanu Muhammad sallallahu ada orang beberapa orang dari kaum musyrik. Ketika dia musyrik, dia suka bunuh. Membunuh di, di, di eh, tengah-tengah orang-orang musyrik itu biasa, Pak. Tidak seperti Islam. Dan nah, ini saya perhatikan, eh, saya mengingatkan kepada bapak-bapak, jangan mudah-mudah mengeluarkan pisau meneteskan darah. Rasulullah SAW mengatakan, la zawalu dunya wa ma fiha ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Hancurnya dunia dan seisinya Lebih ringan di sisi Allah Dibandingkan meneteskan darah Seorang muslim Jangan sedikit-sedikit bermasalah Awas Allah, oh, so, tak patah ini Enggak, enggak boleh seperti itu Ya, coba perhatikan Bapak ibu, saudara-saudari Ada orang musyrik Melakukan kesyirikan Membunuh, dan banyak membunuh Berzina, dan banyak berzina Lalu mereka datang kepada Rasulullah Kemudian mereka berkata: Inna lilladzitakul wa tadzuru ilahi lah Hasan. Walau tuhbiruna anna lama amilna kafarah. Wahai Rasulullah, agama yang engkau ajak baik, mengajak orang bertobat. Tetapi dosa kami banyak. Kira-kira ada penebusnya enggak? Lihat, ini yang kadang-kadang membuat orang sulit bertobat. Dia mengira dosanya terlalu banyak Akhirnya, ah sudahlah, Yang penting sudah begini ajalah takdir saya Ya germo, ya germo Penjudi-penjudi, uh, ya beginilah takdir saya Enggak, enggak bisa Mana mungkin Allah mengampuni dosa saya Ini yang membuat orang sulit bertawabat Merasa dosanya terlalu banyak Maka lihat tadi sini Orang ini membunuh dengan pembunuhan yang banyak berzina dengan berzina yang banyak Wahai Rasulullah Agamamu yang engkau ajak ini benar dan baik bagaimana kira-kira kalau saya bertobat apa penebus dosa saya maka Allah menurunkan ayat Al Quran kepada Rasulullah SAW. Lihat indah sekali ayatnya, ya indah sekali ayatnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al furqan ayat 68. Waladin la yadguna maalillahi laha alaafah. Wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil-haqq. Wa la yaznuna wa man yaf'al dhalika yalqa 'adzaba yudha'af lahu al-'adzabu yawm al-qiyamati yakhludu fihi muhanna illa man taaba wa aamana wa 'amila 'amalan salihan fa ula'ika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanata wa kana Allahu Orang-orang yang menyembah selain Allah, membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan kebenaran, berzina barang siapa yang melakukan ini maka dia akan mendapatkan dosa dilipatkan dosanya kecuali orang yang beriman bertaubat dan beramal saleh dosa zina membunuh melakukan kesyirikan digantikan dengan kebaikan kurang apa lagi pak? kenapa harus sulit bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Eh uh, sebagian orang sulit bertaubat mengatakan Bahawa dosa saya begitu banyak. Semua jenis perbuatan zina sudah saya lakukan. Mau homo, mau lesbian, mau gini, mau gini, mau gini, seruah saya sudah saya lakukan. Gimana cara bertaubatnya? Maka kita katakan pada ikhwah Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 54 sampai 53. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusin la taqnutu min rahmatillah. Katakan wahai Muhammad. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni seluruh dosa-dosa. Lihat. Bukan hanya satu dosa, seluruh dosa-dosa diampuni oleh Allah. Ini yang membuat kadang-kadang orang sulit bertobat. Ustadh dosa saya terlalu banyak. Gimana mau bertobat? Nah kita katakan Allah mengampuni seluruh dosa-dosa dan para ikhwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibn Majah. At-Taib min al-zam Kamal Orang yang bertobat dari sebuah dosa dia seperti tidak memiliki dosa sama sekali. Lalu untuk apa kita menunda-nunda taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Orang yang bertobat dari sebuah dosa dia tidak seperti tidak memiliki dosa sama sekali. Lihat lagi Rasulullah SAW. Bersabda, Allah berfirman dalam surah Al-Araf ayat 56. Wa rahmati kull wasyaat kull ash sh. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Di Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda Inna rahmati sabakat gawabi Sesungguhnya rahmatku Mendahului kemurkaanku Allah murka orang bermaksiat Tapi Allah rahmatnya lebih luas Dibandingkan murkanya Maka jangan sampai tunda-tunda taubat pak Lihat lagi hadis yang begitu luar biasa pak Luar biasa hadis ini Apapun dosa kita asal kita benar-benar bertobat. Hadis riwayat Imam at tawarani Allah berfirman di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Man 'alima annizu qudratin 'ala maghfirati dhunub ghaftu lahu wala ubali ma lam bi syai'." Siapa yang mengenali aku adalah zat yang memberikan ampunan atas dosa-dosa, aku ampuni dosanya dan aku tidak perlu dosa apa yang dia lakukan. Aku ampuni semuanya. Selama dia tidak melakukan kesyirikan Jadi pak Yang kita melakukan dosa Baik perkara akidah, Pernah main syiri Tukang ramah Meramah Minta diramah Sihir Pernah main santet Babi ngepet Ya Kemudian tenung-tenung Atau jimat-jimat Ataupun pernah melakukan dosa Ibadah Meninggalkan sholat Meninggalkan puasa Meninggalkan kurban ninggalin kurban itu dosa loh Karena pendapat yang lebih kuat Siapa yang mampu Maka dia wajib untuk berkurban Yang beberapa hari lalu kita lakukan Siapa yang tidak mampu Maka dia tidak wajib untuk berkurban Berarti kalau wajib Berdosa dia tinggalkan Haji Umroh Yang sudah mampu tapi masih mikir-mikir Pergi enggak, pergi enggak Itu dosa Nah orang meninggalkan Hal-hal yang diwajibkan tadi Meninggalkan baca Qur'an Itu dosa pak meninggalkan doa, dosa Ya yang jarang-jarang berdoa Allah berikan waktu Per jam 60 menit Satu hari Satu malam 24 jam Berarti eh, 60 kali 24 Berarti Sekitar 1440 menit hitung introspeksi diri kita Berapa berapa menit kita nadah tangan kepada Allah Berdoa kepada Allah Sesombong itukah diri kita Merasa kita sudah punya kekuatan Punya harta, punya ini, punya itu Tidak pernah menadah tangan kepada Allah wa ta Itu dosa Allah akan ampuni Kalau kita bertobat kepada Allah wa Bahkan Allah mengampuni dosa orang yang membunuh seratus nyawa seratus jiwa dia bunuh, Allah ampuni kurang apa lagi pak ini yang membuat seseorang kadang-kadang sulit untuk berkaubat dia merasa dosanya besar Allah tidak mengampuni, ingat baik-baik kita itu mempunyai Allah yang kita sembah yang senantiasa rahmatnya lebih luas dibandingkan murukahnya Nah timbul permasalahan selanjutnya Orang terkadang sulit bertobat Kenapa? Karena dia bingung Ustadz saya mau bertobat Tapi apa yang harus saya lakukan ya pertama kali? Nah jawabannya ada beberapa hal Yang pertama Amalan hati Menyesal Harus menyesal Ketika dia ingin bertobat Menyesal atas perbuatannya Yang kedua Amalan lisan Eh, afan. Ya. Amalan lisan, istighfar Ketika dia bertobat Dia beristighfar Yang ketiga Amalan anggota tubuh Apapun kebaikan dia perbanyak Itu tanda dia bertobat Apapun kebaikannya dia perbanyak Itu tanda dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Lihat, perhatikan Bapak ibu saudara-saudari Contoh misalkan Solat taubat ada sholat taubat. Ya hadis riwayat Imam uh, Abu Dawud dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rasulullah saw. Ida adnabal abdu. Jika seorang melakukan dosa, fayakumu, thuma yusinut tuhur. Lalu dia bangun dan berwudu dengan baik. Faysalio <tuhur> ratatain. Lalu sholat dua rakaat. Kemudian istighfar maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini disebut oleh para ulama salat apa Pak? Tawaf. Sebanyak berapa rakaat Ustaz? Dua rakaat. Apa yang dibaca surat apa saja? Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ada cerita menarik tentang Tanda orang bertobat Tadi kan pertanyaannya Orang sulit bertobat Karena dia menganggap Saya ingin bertobat Tapi apa yang harus saya lakukan ya Maka kita katakan Amalan hatinya dia harus menyesal Amalan lisannya dia harus Apa tadi Pak? Stilfah Amalan anggota tubuhnya Dia harus dengan anggota tubuhnya Melakukan kebaikan-kebaikan Contoh kebaikannya Adalah ini Hadis yang akan saya bacakan sekarang Coba perhatikan dari Abdullah bin Mas'ud Beliau bercerita Pernah seseorang datang kepada Rasulullah Dan berkata Ya Rasulullah Ini wajid tumratan fi bustan Fafa'altu biha Kulla syaih gaira anni lam ujami'ha Wahai Rasulullah Aku dikebul mendapati seorang perempuan Aku Cabuli dia Cuma aku tidak masukkan ember ke dalam sumur Itu aja. Aku cabuli dia Entah dia peluk, entah dia cumi, pokoknya kecuali memasukkan kemaluan kepada kemaluan, aku tidak lakukan itu. Ya, maka wahai Rasulullah, kira-kira apa yang aku harus kerjakan? Maka Umar mengatakan, Laut ya, satar Allah ini, luar satar nafsu. Ini pelajaran menarik. Wahai fulah. Engkau sudah dosamu ditutup oleh Allah Kenapa engkau ceritakan kepada orang lain Maka saya pesan kepada Bapak Ibu Satu amalan Tak kalah kita ingin bertobat Jangan cerita-cerita dosa kita dulu Kecuali untuk Sesuatu pelajaran yang saya Seperti saya sebutkan tadi Saya yang memakai jimat waktu itu Selain itu gak boleh cerita kalau ingin bertobat tidak boleh menceritakan dosa yang pernah dia lakukan. Kemudian Rasulullah SAW manggil orang itu. Kata Rasulullah, Wa aqinis salah. Tarofainna Rosulullah minalai Innal Hasanatul Ibinas. Wa ifulah. Kalau kamu ingin bertobat pertama kali yang kamu kerjakan adalah gunakan anggota tubuhmu ini untuk mendirikan solat di awal siang dan di awal malam eh di akhir siang dan di di pertengahan malam itu maksudnya sholat asar dan sholat tahajud sesungguhnya dos, e, kebaikan kebaikan menghapuskan dosa dosa ini amalan pertama kalau seandainya orang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala menyesal dengan mengucapkan astagfirullah Menyesal dengan hati Dan beramal Dengan anggota tubuh Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Pada ikhwa yang dirahmati oleh Allah Bapak Ibu 20-an menit atau 15 menit lagi Selesai kajian Saya cukupkan itu Begitulah indahnya taubat Dan mudah-mudahan setelah ini Tidak sulit untuk bertobat Setelah sholat isya, tadi saya sudah memulai beberapa poin, ya, poin-poin tentang bagaimana indahnya bertobat. Saya sebutkan tentang syarat-syarat taubat. Kemudian saya sebutkan hal-hal yang menarik dari taubat. Mudah-mudahan itu semua bisa diingat dan akhirnya kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertobat kepada Allah Subhanahu Watahu. Ada sisa waktu 15 menit. Saya ingin ada yang ingin bertanya atau ingin minta kejelasan atau ingin menyanggah apa yang saya sampaikan tadi. Silakan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertanyaan ini Ustadz, kalau anda disampaikan Ustadz tentang dosa-dosa besar yang sekarang tidak biasa, saya fokusnya di ibadah Ustadz. E, gimana caranya saat kita mau membantu seorang saudara Muslim yang terjebak oleh rentenir yang sesuai dengan tuntunan? Iya. Ada orang berhutang, hutangnya riba karena berhutang kepada rentenir. Dan saya berpesan Pak, seberat apapun masalah Anda, jangan pernah berhutang. Apalagi hutangnya kepada rentenir. Wallahibah lebih baik mati tidak bawa hutang dibandingkan kaya berkecukupan tapi penuh hutang. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mati dibawa jenazahnya ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu diminta disalati wahai Rasulullah sallallahi alaihi wahai Rasulullah salatkan atas jenazah ini. Pertanyaan pertama yang Rasulullah tanyakan apa? Hal alaihi dainu? Jenazah ini punya hutang enggak? Kalau punya hutang, kata para sahabatnya, "Iya, dia punya hutang." "Shallu ala sahibikum." Salatilah jenazah kalian, aku enggak mau salat. Berapa masalah hutang, apalagi hutangnya riba? Ngapain motor baru tapi ngutang riba Ingin keren dihadapan manusia Tapi terlaknak dihadapan Allah Ini cara berpikir yang sangat keliru Ya hati-hati Nah sekarang pertanyaannya Orang ini berhutang riba Lalu ada orang ingin membatuk orang ini Bagaimana caranya sehingga orang yang membantu ini tidak terkena riba juga Tidak terkena dosanya Karena kan menolong riba ini Maka kita katakan yang menolong ingin melunasi hutang keluarganya atau temannya yang berhutang riba ini Bukan termasuk saling tolong menolong dalam kebaik dalam dosa dan permusuhan dia malah tolong-menolong-menolong -menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Agar si fulan yang berhutang riba ini lepas dari ribanya. Bukankah Allah berfirman? إِنْ لَمْ تَنْتَهُ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ wa rasuli. Jika kalian tidak berhenti, maka umumkan peperangan dengan Allah dan Rasul. Berarti harus berhenti. Nah, cara mencari berhentinya bagaimana? Cari kawan-kawan yang sanggup menghutangi kita tanpa riba. Pak, hutang itu enggak boleh diambil untung darinya. Kenapa? Karena yang namanya hutang. Aqdul ihsan ila aqdul ihsanil muslim ila muslimin gairi. Kebajikan dari seorang muslim kepada saudara muslimnya. Masa orang berbuat baik diambil untung? nggak boleh, pak. Ya, kalau di kota saya di Banjarmasin ada namanya sistem sanda, pak. Kalau di bahasa Indonesia sanda itu adalah me apa namanya gadai, gadai. Kalau di sini apa, pak? Senggang. Senggang. Senggang. Ya, saya punya tanah. Tidak punya duit Saya ingin minjem duit 50 juta Saya senggan tanah itu ya Saya gadaikan tanah itu Demi dapat duit 50 juta Tanah ini saya tanya pak Milik siapa? Milik yang ngasih hutangan kepada saya Atau milik saya? Milik siapa? Saya punya tanah saya ingin duit. Ini tanah milik siapa? Milik saya. Kok bisa dia ngambil untung dari tanah saya? Gak boleh, Pak. Ya. Ustaz, dicocok tanami. Kemudian hasilnya untuk dia. Gak boleh itu. Itu namanya hutang piutang diambil untung riba itu. Riba itu bahasa saya katakan lebih bejat, lebih buruk dibandingkan berjudi. Ah, siapa yang tahu jawabannya? Kenapa riba lebih buruk dibandingkan berjudi? Saya kasih minyak wangi. Dari Arab Saudi. Ah, siapa yang menjawab saya kasih minyak wangi. Yang belakang terutama. Ah. Siapa yang menjawab saya kasih minyak lagi. Ah pak, karena pasti untung. Karena pasti untung. Kalau judi bisa kalah. Jawabannya agak keliru. Tapi kan pertanyaan saya siapa yang menjawab. Maka. Saya kasih nah. Nah. maju. Makanya harus perhatian. Siapa yang menjawab? Jawabannya tidak sepenuhnya benar. Perhatikan, nah, nah, kenapa riba lebih bejat dari judi? Kalau saya boleh contohkan riba itu pak, orang mukulin seseorang, kemudian seseorang ini habis dipukulin, dimasukin ke dalam gor di gutnya ada kotoran kemudian dipanggilkan anjing gila kemudian ditimpakan tangga kemudian dilempari batu oh, apalagi itu kurangnya itu riba tuh. apa maksudnya? riba itu pasti yang disusahkan orang susah orang miskin yang aturan ditolong dikasihani apalagi dia muslim ya eh malah diinjek-injek dimasukin got dikenakan kotoran dipanggilkan anjing gila ditimpa tangga itu percontohan riba yang pasti dibejek-bejek pasti orang miskin adapun judi nah tadi jawaban bapak tadi bahwa judi yang bisa menang Bisa orang kaya Bisa menang, bisa orang Miskin Maka riba itu lebih becah Dibandingkan judi Kenapa? Karena riba Pasti yang di uh, Hinakan Disedihkan Adalah orang miskin nah, Yang jelas bapak tadi jawabannya Itu tidak uh, termasuk riba jadi misalkan ada kawan kita berhutang Kita tolong agar hutangnya lunas Kemudian dia nanti nyicil ke kita Bukan riba Gak apa-apa itu Itu diperbolehkan Terutama kepada keluarga-keluarga Ada keluarga kita satu Kita tolong dia Karena kalau bukan nolong keluarga Siapa yang menolong? Teman gak mungkin Kolega susah Keluarga yang nolong Asal jangan pas keluarga nolong Nah, bayarnya Bayarnya berlebih Ini sama saja berarti 10 juta bayar 11 juta Ini tidak benar Wallahu nah Ada yang lain Pak? Silahkan bedakan antara meminjam uang kemudian uang itu jadi milik kita kemudian kita usaha usahanya apa kalau jenisnya halal maka hasilnya halal cuma dia meminjam uang itu riba jadi pinjamannya yang dosa adapun usahanya kalau usahanya halal halal hasilnya meskipun dari has, e, modalnya dari Riba, wah wow, Ustaz masih mending ini Gak boleh nyoba-nyoba Nah sama yang tadi di awal saya katakan Saya pernah padapati orang semesti itu Ngeilnya -nge, minta ampun Ustaz sekali aja Ustaz Saya minjem duit Untuk e, berdagang bermodal di bank Sekali aja Habis itu saya istighfar deh Usahanya pun halal Ustaz Kan kalau orang istighfar diampuni Allah Ustaz ini nggak boleh. Jadi jawaban saya tadi bukan meremehkan riba, bukan. Tapi memang begitu status hukumnya, minjemnya saja yang berdosa karena itu riba. Adapun kalau dia dengan modal yang sudah dia pinjam tadi, modal dia gunakan untuk berusaha yang halal, hasilnya halal nggak? Halal. Contoh yang lain. Dan ini bukan meremehkan dan bukan saya memberikan uh, solusi ya untuk keharaman nggak, misalkan. Mendaftar kerja pakai sogokan Atau pakai ijazah palsu Maka berdosa Sogoknya berdosa, ijazah palsunya berdosa Tapi gajinya setiap bulan setelah dia jadi benar-benar pegawai Halal gak? Halal Kenapa? Karena dia sekarang bekerja dia jual waktunya 8 jam kecuali kalau dalam pekerjaan itu dia mengurangi-urangi waktunya ya. waktu bekerja dia gunakan untuk ke pasar waktu bekerja digunakan untuk mengambil anak, menjemput anak tanpa izin nah, ini tidak benar, nah, itu haram nanti gajinya tapi asal hukum bekerja dia halal gak? halal, cuma dia berdosa tadi di pertama dia menipu, dia menyogok dan semisah. Sepahaminya, Allahumma ya. Alhamdulillah. Ada yang lain lagi? Satu aja. Tidak kita yang orang, tidak kita atau tidak semua sepakatnya. Tapi orang tersebut dengan cara kita telah riba dia. Jadi orang tersebut semakin marak pada kita. Ya, itulah risiko kita mengribah orang. Tapi yang jelas, kita sudah tunai kewajiban. Kita minta halal. Semestinya yang dimintai halal, memaafkan lapang dada. Tidak membalas dendam. Tidak mendendam. Begitu. Kita sudah bagus. Hadis Rasul, riwayat Bukhari. Rasul Sasa bersabda Man kanat li'akhihi maglamatun fal yatahallal al yu. Barang siapa yang mempunyai keghaliman terhadap saudaranya, minta halal hari ini, Pak. Hari ini. Sebelum nanti di akhirat Tidak ada emas, tidak ada perak Untuk kita bayar Bayarnya pakai apa? Pakai pahala Makanya minta halal sekarang Terutama Pak Mohon maaf Antara keluarga, keluarga Anak, orang tua Kakak, adik, keponakan Paman, sepupu Keponakan, minta halal Sebelum nanti di akhirat Bayarnya pakai pahala Kalau punya pahala kalau nggak punya pahala dosa orang lain kita tanggung hati-hati minta halal mendingan kita malu di dunia daripada habis pahalanya di akhirat apalagi masalah riba yang bapak tanyakan riba kadang-kadang internasional pak ada berita di televisi riba internasional ada berita televisi Arab Saudi akan memancung seorang TKW uh dasar Arab semuanya keturunan Jahiliyah, semuanya keturunan Abu Jahal dasar. Itu Pak dari mulai semenjak Nabi Muhammad SAW diutus sampai manusia Arab terakhir akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Itu namanya riba internasional. Banyak pahal, banyak bagi-bagi uh, pahalanya, Kalau punya pahala. Kalau habis, itu dosa dia tanggung semua. Indonesia, diberita di televisi Indonesia dengan Malaysia bertengkar. Padahal sama-sama muslim. Langsung, orang-orang Indonesia mengatakan. Dasar orang-orang Malaysia ini bodoh-bodoh. Sukanya uh, apa namanya mengikut-ngikutin budaya kita. Oh ghibah, pokoknya ghibah. Itu pak, dari mulai kerajaan Sriwijaya, Mataram atau Majapahit sampai nanti orang Malaysia terakhir minta pertanggungjawaban kepada kita hati-hati itu riba internasional kalau punya pahala banyak orang Kalimantan mengriba orang Jawa dasar orang Jawa begini begini begini itu dari mulai zaman Majapahit pak kalau ada yang Muslim sampai detik sekarang minta pertanggungjawaban sama kita hati-hati itu -hati. Saya sering mengingatkan itu kepada para tenaga kerja. Tenaga kerja itu kalau seandainya lagi kumpul-kumpul yang dibicarain majikannya. Orang Arab. Uh, dasar. pelit banget. Dasar begini. Wah, Habis. Habis pahalanya itu. Dasar orang Arab. Oh itu orang Arab dari mulai Abu Jahal sampai. Hati-hati. Itu namanya riba internasional. Maksudnya yang muslim-muslim yang -Muslim, Abu Jahal enggak muslim. Hati-hati Pak. The ghibah internasional. Kaya kalau punya pahala banyak, kalau enggak punya pahala, dosa mereka semua kita tanggung. Alhamdulillah. Ya, itulah yang disebut oleh Rasulullah, atadruna manil mukhlis atau kau orang yang mukhlis. Contoh ni. pemerintah, ghibah pemerintah, Pak ah, pemerintah, Pak Jokowi gini-gini gini. Itu, Pak, nanti seluruh pemerintahan Indonesia Dimulai dari periode Pak Jokowi akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Oh benar, kelakuannya emang seperti itu. Benar, itu berarti ribah. Kalau dusta itu namanya bungtan, Enggak boleh mengribah muslim. Kalau ingin menasihati datang ke beliau, surati beliau atau apapun. Jangan ribah, hati-hati lah. -hati, ribah tetangga, ribah satu kampung. Udah uh, sor RT sebelah, u uh, itu satu RT pak, minta pahala nanti ke kita. Hati-hati, terutama terutama nih ahli ibadah, sholat malam, ahli baca Quran, ahli hafal Quran, ahli puasa, ahli sedekah, tapi lisannya kotor, hati-hati neraka menghadang. Ya, ini bapak ibu saudara-saudari, alam satu menit lagi. Ada lagi silahkan. Dari peribah uh, ya. Perasaan apa Apakah katanya riba itu dosanya lebih besar daripada menzinai ibu kita sendiri? Apakah arti itu sahih itu pak? Inna adzhar riba an yezniar rajulu ummahu. Sesungguhnya riba yang paling rendah seperti seseorang menzinai ibunya. Apa maksudnya? Hukumannya seperti itu. Hukumannya seperti itu. Jadi aneh pak, dosa besar dianggap biasa. Hukumannya seperti itu yang paling rendah. Bagaimana yang bertumpuk-tumpuk ribanya? Ya, semuanya dari riba. Motornya riba, mobilnya riba, apa namanya? Rumahnya riba. Itu yang kredit-kredit riba Yang leasing-leasing Itu kan riba Tidak semua kredit memang riba Tetapi leasing riba Kenapa? Karena kan ada pihak ketiga Kalau kita Saya misalkan dengan Mas uh, Mas Hanif yang saya misalkan Mas Hanif punya barang saya ju Saya beli Saya cicil kredit, boleh tapi kalau sudah ada pihak ketiga, saya menyicil kepada dia. ya, Ini namanya riba. Kenapa? Karena ceritanya pihak ketiga ini bayar kepada Mas Hanif. Kemudian sejumlah uang saya membayar kepada pihak ketiga ini lebih besar dibandingkan bayarnya dia kepada Mas Hanif. Itu riba. Sekarang semua riba. Rumah riba, motor riba. Ya kemudian mobil riba ngapain dikira orang kaya tapi riba, utang riba saya punya pak mohon maaf, saya kalau boleh cerita mobil saya kijang, super tahun 90an itu pak, menghidupinya lebih lama dibandingkan mengendarainya saking sering mogoknya tapi milik saya, gak riba. Kalau saya mati, saya gak bawa hutang riba. Ngapain mobil mewah, rumah mega riba. Bahkan semuanya riba. Televisi riba. Kulkas riba. Kalau perlu celana dalam riba. Uh, Subhanallah. Ya, hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia dosa besar dan apalagi Allah berfirman. Dan ini firman Allah, "Ya mahqullahur riba wa yurbih sadaqat." Allah menghancurkan harta riba dan memperbanyak harta sedekah. Makanya barang-barang yang dibeli dengan riba itu sering cepat rusak, enggak ada berkahnya. Ya, begitu ya. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan atas kesediaannya duduk sampai jam 9 ya semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kata-kata yang tidak pantas saya memohon maaf kepada bapak ibu sekalian dan saya ucapkan semoga kita bertemu lagi di majlis-majlis ilmu yang lain di dunia. Kalau tidak bertemu di dunia, maka saya saya sampaikan sampai jumpa di surga kerdausni Allah Subhanahu حمد لله لا اله الا الله